Bismillah, walhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Alaihi wasallam. Muhammad bin Abdillah, wa ala ali wa sahaba wa mu'alim. Wa anabi hurra ratu anhu. An Na sallallahu alaihi wasallam kata, 'Laih ashshadiidu bi surahah. Inna ashshadiidu aladhi yamliku nafsihu indalghubb, mutfakun alaih. W surahah bidamisati wa fathirah. Wa asluhu indal Arab man yasra un nasah kathiran Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala Muhammad bin Abdullah wa alihi washabbihi wa man walaa Laysa <tik> asyadid bisura'ah bukanlah orang yang kuat Hmm, orang kuat Orang yang hebat Bisura'ah adalah Orang yang Banyak membanting Jago Ahli biladiri Bukan itu orang yang kuat itu. Innamasyadid Hanya saja orang yang kuat itu yang memiliki yaitu orang yang menguasai nafsahu nafsunya endal ghadab ketika dia marah. Justru orang yang kuat itu yang kuat nahan emosi, bukan yang nurut emosi. Kalau asal gebraks sana gebraks sini itu bukan orang hebat. Kalah dengan emosinya. Tapi orang yang Dipancing-pancing dari emosi itu orang yang hebat. Hah? Hadis ini menerangkan bagaimana Islam merubah definisi atau pengertian negatif menjadi menjadi positif. Kalau dahulu hebat itu yang kuat bantingnya. Tapi Isa menyatakan, bukan, hebat itu yang paling ngalah. Yang paling bisa meredam is emosi. Kemudian kedua, mengalahkan manusia itu gampang. Bahkan mengalahkan binatang itu gampang, dengan senjata sudah kalah mereka. Gajah pun ditembak juga mati. Tapi mengalahkan nafsumu sendiri itu yang tidak gampang. Walaupun orang alim kadang-kadang kalah -kadang dengan nafsunya sendiri. Karena itu jihad besar itu, sangat sulit sebabnya. Musuh dalam seli selimut. Kalau kamu melawan ular yang dihadapan kamu tak bahaya itu. Tinggalkan ke bro ularnya atau kamu tinggal lari, selesai, selamat. Tapi kalau kamu itu menyerasakan ular yang ada di tubuhnya kamu, masuk ada di pakaian kamu dalam, gimana caranya? Itu tambah bahaya, tambah repot itu. Mau kau pedang ya kena diri kamu, kamu tusuk ya kena diri kamu. Ah, oh, di situ perlu ketelatenan. Perlu Cara yang Terhalus begitu Begitulah juga terhadap Musuh kamu utama Kalau setan di luar diri kamu Orang kafir Di luar diri kamu Tapi kalau Nafsu itu ada pada tubuh kamu Itu paling bahaya itu Nanti kata kalau Nabi apa A'da aduika, wikah Nafsu kalatih Baina jam baik, Aivi badanik. Musuh kamu yang paling berbahaya, nafsu yang ada di tubuh kamu sendiri. Yang kedua, tinggalkan emosi. Karena itu bahaya emosi. Bahaya kepada yang lainnya, kalau orang terang emosi, oh, sampai mukul sana, mukul sini, bunuh sana, bunuh sini, dan juga bahaya pada diri kamu. Bisa stroke nanti kamu. Gara-gara terlalu banyak emosi. Bisa sakit diri kamu. Idrar fi nafsik wa fi khairik. Dan juga bisa mengacukan masyarakat umum. Emosi dari itu. Karena itu orang yang kuat itu, orang yang hebat itu, orang yang dahsyat itu adalah Bukan yang banyak banting Tapi orang yang hebat itu Orang yang luar biasa itu adalah Kalau dia tadi itu bisa mengendalikan nafsunya ketika marah Ketika apa? Ma? Marah. marah Dia marah Tapi terkendali marahnya tadi itu Ada di zaman Nabi itu siapa itu? Yang ahli, yang kuat itu, sebenarnya Rasul itu. Siapa itu? Maniagarat ha? Tareq? Bukan, bukan, bukan kan? Seorang yang bernama zaman jahiliyah dia orang kuat. Baiklah. Sebenarnya lebih mahmud ini. Dia sangat kuat sekali. Satu saat dia orang kafir masih musyrik ketika enggak ada orang diajak sama Nabi tanding. Ayo tanding. Sama mana? Iya, secara fisik. Aduh, sama Nabi. Jauh. Ini semua kalah sama dia. Kadot begitu, mungkin ahli gulat itu. Ya. Semua orang dibanting sama dia. Dia penting lawanana? Nah? Iya. Gimana? Kalau aku menang sama kamu gimana? Siap kamu jadi orang mukmin Ayo eh, tanding. Tapi sendiri. Ayo. Banting sama Nabi. Gaget dia ya. Loh. Kamu banting aku. Yari. Bangun lagi. Ayo. Banting lagi sama Nabi. Sampai berkali-kali. Mengalahkan aku dia. Heran dia Gimana Sekarang siapa yang paling unggul Sampai akhirnya jadi orang mu'min dia Bagaimana Allah memberi kekuatan kepada Rasul Lebih daripada dia Dia menjadi orang terkuat saat itu Orang sangat hebat saat itu nah, Karena itu Sebenarnya Orang yang tidak emosional itu, itu orang nekat Orang gampang emosi itu sebenarnya bukan orang nekat Dia akan menjadi paling ketakutan ketika dia menjadi orang yang sudah kepepet Yang asalnya murang-muring itu Yang asalnya emosi tinggi itu nah Nanti akan menjadi orang merengek-rengek minta maaf Minta diselamatkan Ketika dia dalam keadaan sudah menderita. Tapi orang yang diem, orang yang tidak gampang emosional, jangan-jangan dia itu orang hebat. Kebanyakan begitu. Itu lihat Rasulullah SAW, jarang marah. Tapi ketika sudah mengeluarkan komandonya sudah mengangkat pedangnya, tidak ada satu pun yang akan berani berdiri di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada yang perlu dibahas? Hmm? Rukana, tuh. Seorang yang bernama Rukana. Itu berat kuat. Assalam lah, akhir. Assalam alaikum dalam akhir. Meningkatkan hmm. syariatnya, dan menistu di bawah, dia tahu Allah. Meningstu falam ia tahu, fahuah haimar. Kita Gimana pertanyaan ini? Siapa orang yang dimintai untuk ridho? Orang minta maaf sama dia. Orang uh, Misalnya eh, mendekati kepada dia, sudah dia berubah gitu dari pada sikapnya, supaya dia tadi itu bersikap baik kepada dia. Tapi dia nggak balas, tetap wah sias, koro ini, pembohong dia, nggak usah, ini sioton ini, punya sifat pendengki, bukan sifat manusia yang baik, tapi sudah jadi setan tanda nah ini, orang udah berubah kok masih tetap aja disikapi model begitu. Wa man astughib siapa orang yang dipancing-pancing, dimarah, pancing marah. Tapi dia diam wahimar, ini kelede ini. Ada ketemu dengan preman. Hmm? Dia misalnya terang-terangan berbuat maksiat atau dia mengganggu Keplaki misalnya. Fadal, coba lagi Misalnya, keluarganya diganggu misalnya rumahnya didobrak dobrak misalnya, dia diam. Ya, bukan manusia ini himar ini berarti. Dipukuli ya diam. Dinaiki ya diam. Di apa namanya? Diganggu juga diam himar ini bukan bukan manusia lagi itu. Artinya di sini ketika kamu tadi itu ada haknya kamu yang mungkin diambil sama orang atau haknya kamu yang mungkin diganggu sama orang, jadilah pemaaf. Jangan menuruti emosi. Tetapi, tetapi ketika kamu yang diganggu oleh seseorang, bela kehormatan kamu. Fintz. Duitnya kamu diambil, kamu tahu orang ini perlu duit itu halas halal kan. Tapi ketika kehormatan kamu yang diganggu, maka jangan dibiarkan orang itu perlu diajar. Ini manis tu kudhibah falam biawab bahwa himar. Karena hafizul murua menjaga kehormatan itu termasuk bagian agama ya termasuk bagian agama Nah kalau sekarang kan nggak yang penting ada duit walaupun terhina enggak apa-apa nah kata nah, ngambul sikili nggak apa-apa yang penting dibayar lah itu ini, ini orang tidak punya harga diri seharusnya tidak lafu ya jangan sampai mengganggu kehormatan saya saya akan siap rugi duit yang penting jangan aku tidak menjadi orang terhina itu seharusnya Tak ah. ada rekanah sah, rekanah. Najib nak sah ada rekanah? Ah, mudah? Ada miskin?